Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Subhanallah subhana man khalaqal insana wasawwarah. Subhana man nadzamahu wadbarah subhanallahi azim. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Pemirsa hikmah pagi rubrik dawah agama Islam yang semoga dimuliakan Allah Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara yang insya Allah membawa kepada keberkahan dan keselamatan Pemirsa kita tahu bahwa pedoman kita yaitu kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung banyak sekali ajaran-ajaran, ia bukan hanya sumber dari segala hukum, tetapi mengandung ajaran-ajaran yang bisa membawa kepada keselamatan kita sebagai umat Islam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan bahwasanya apabila kita selaku umatnya berpegang kepada Al-Quran Maka insya Allah hidup kita tidak akan sesat selama-lamanya dan karenanya kita akan selamat Terkait dengan kandungan dalam Al-Quran maka pada kesempatan pagi hari ini Kami akan membahas satu tema yang menarik dan perlu yaitu tiga wasiat di dalam Al-Quran Terdapat di dalam surat apa dan apa isinya, apa yang dimaksud dengan tiga wasiat tadi akan dibahas oleh narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi Master Hukum. Mari kita temui ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Uh, pemirsa? Ustadz Nandi Naksabandi, beliau sebagai kasubdit publikasi dakwah dan hari besar Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Di samping memang beliau sebagai pendidik dan juga sebagai mubalik. Pemirsa hadir di studio Majlis Taklim. Albarakah Cipete Selatan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan pula uh, generasi seniman jalanan dari Bulungan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, nanti di tengah dialog jelang sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Ma'mun Pemirsa, baik kita mulai perbincangan kita yang menarik tentang tiga wasiat dalam Al-Quran Yang akan dibahas oleh Ustadz Nandi Naksabandi Sampai jumpa Para pemirsa TVRI Di mana saja berada Serta hadirin di studio Yang saya muliakan Bahwa Di dalam Al-Quran itu Ada tiga Kata-kata watawasawu Artinya kita harus saling berwasiat Kita harus saling nasihat, Menasehati Yang dua terdapat di dalam surat al-Asr, ya, yaitu watawasau bil hak, hmm. watawasau bisob. Watawa Sedangkan yang satu lagi terdapat di dalam surat al-Balad, yaitu watawasau bil marhamah. Hmm. Watawasau bil hak artinya bahwa kita selaku orang mukmin, selaku orang muslim harus saling nasehat menasihati di dalam kebenaran supaya hidup ini benar artinya benar menurut hukum hukum syariah. menurut hukum-hukum agama dan benar menurut hukum negara di mana saja kita hidup itu sebagai VNS sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai anggota legislatif atau sebagai anggota masyarakat. Kalau kita hidup benar menurut hukum agama, benar hidup menurut aturan negara, la khawfun 'alaihim wa la yahzanun. Tidak perlu takut, kita tidak perlu bersedih. Di mana saja hidup kita akan tenang. Gitu saya kira, Pak nanda ya Iya. yang pertama itu. yang pertama yang kedua watawasubisob eh hendaknya saling nasihati supaya kita sabar supaya kita ya. sabar hmm. Sabar itu kata Sayyidina Ali memang pahit hmm. asobru As kasibri murun hmm. walakin awakibuhu ahlaminal asali ya. hmm. sabar itu pahit bagaikan buat terwali hmm. kalau orang Jawa nyebutnya buat terwali hmm. kalau orang Sunda patrawali Hmm. Ya? Nah, itu tapi maksudnya sama, pahit. Ya. Tapi akibatnya itu lebih manis daripada madu. Hmm. Banyak sekarang orang akibat tidak sabar ada di balik tahanan KPK, hmm. tahanan hmm. Bareskrim, tahanan kalau di Jakarta di Salemba, tahanan Cipinang itu karena tidak sabar, ya tidak sabar baik ada yang tidak sabar dalam mengendalikan hawa nafsu baik juga ada yang tidak sabar karena ingin kaya secara cepat yaitu melanggar aturan-aturan tadi ya itu karena tidak sabar nah sabar itu ada tiga ada tiga jadi sabar itu ada tiga pertama sobru ala toatilah sabar melaksanakan perintah-perintah Allah ya seperti kita sholat berjamaah Subuh-subuh sudah bangun, ya kita hadir di majlis taklim. Nah itu namanya sobru ala ta'atilah. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan yang kedua adalah sobru ala maksiatilah. Sabar menahan diri untuk ya. tidak berbuat maksiat pada Allah. Uh -huh. Bukan tidak punya uang, bukan tidak punya kesempatan. Tapi dalam hatinya sudah terukir ini ahokullah. Baik. Saya takut dengan si Allah. Dan sebelum yang ketiga, pemirsa, ya. sebelum sabar yang ketiga, mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam remisa terima kasih anda masih setia bersama kami Alhamdulillah Tadi pemirsa yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya serta wilayah bagian barat telah melaksanakan salat subuh. Bagi pemirsa yang baru bergabung kami informasikan bahwa pada kesempatan ini kami sedang membahas tentang satu tema yang menarik iaitu tiga wasiat di dalam Al-Quran yang telah dijelaskan oleh narasumber kita Ustaz Nadi Naksabandi. Yang pertama adalah sabar uh, ala taatillah yakni sabar dari uh, dalam hal taat kepada Allah. Yang kedua, as-shabru ala maksiatillah yakni sabar dari berbuat maksiat dan yang ketiga nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita dan pemirsa Acara ini terselenggara atas kerjasama Departemen Agama Republik Indonesia Dirjen Dimas Islam bersama TPRI Baik mari kita lanjutkan uh, Start Tadi uh, yang ketiga belum dijelaskan uh, Atau mungkin masih ada yang ingin ditambahkan Tentang ya, uh, ya. penjelasan uh, Sobru ala ma'asyatillah ini Ya, Yang yang ketiga hmm. adalah Sobru amil musibah hmm. Sabar dalam hal musibah Sebab Rasulullah bersabda Tidak ada seseorang yang diberi musibah Kemudian dia sabar itu akan diampuni dosa-dosanya hmm. bahkan sampai tertusuk duri kecil pun ya kemudian itu dia sabar itu akan Allah ampuni dosa-dosa yang lalu hmm. ada sebuah hadis kudsi di dalam hadis kudsi ini diterangkan bahwa ada seorang raja raja ini raja yang volim dan banyak berbuat maksiat hmm. Pada suatu hari Raja ini sakit Kemudian mengundang Dokter-dokter yang ada di kota tersebut Kata dokter kepada Raja Wahai Raja Ucapkan saja sayonara Ucapkan saja selamat tinggal Sebab Raja ini Paling lama dua hari lagi meninggal Tapi ada dokter Bapak-bapak ada dokter yang seniwa, ya seniwa Yang sudah mumpuni Yang sudah ilmunya banyak Kata dokter itu Raja ini bisa sembuh Kalau diobati Dengan hati ikan layang Kata para dokter yang lain Mana mungkin Ini kan bukan musimnya ikan layang Di laut juga susah Raja akan susah diobati Allah mendengar Ucapan para dokter itu Kemudian Allah menyuruh para malaikat Untuk menggiring ikan layang dari persembunyiannya Dari bawah karang, dari relung, dari palung Agar menampakkan diri ke permukaan laut Akhirnya dengan mudah Itu para nelayan itu menangkap ikan layang Kemudian diberikan hatinya kepada raja yang solim Dan banyak berbuat maksiat itu Akhirnya raja itu sembuh Ya. Nah itu padahal Raja itu banyak berbuat maksiat dan banyak berbuat dosa dan zolim lagi Tapi dalam hadis kudisi itu selanjutnya ada Raja yang adil dan banyak berbuat baik Sama pada suatu hari Raja ini sakit ya. Nah kemudian mengumpulkan para dokter kata dokter ini Raja harus mengucapkan sayonara selamat tinggal Karena beberapa saat lagi raja atau beberapa hari lagi raja ini akan meninggal. Tapi datang lagi dokter yang senior itu bahwa raja ini bisa diobati dengan hati ikan layang. Kata para dokter yang hadir, wah mudah sekali ini kan musimnya ikan layang. Tentu para nelayan dengan mudah menangkap ikan layang. Allah mendengar. Ucapan para dokter itu, kemudian Allah menyuruh para malaikat agar menggiring ikan layang supaya bersembunyi. Di bawah karang, di relung, di palung, jangan satupun ada ikan layang yang menampakkan dirinya di permukaan laut. Akhirnya para nelayan kesulitan menangkap ikan layang itu dan raja itu tidak bisa diobati. Akhirnya raja yang soleh dan adil itu meninggal. Nah. Kenapa kok raja yang zolim berbuat maksiat bisa diobati Sedangkan raja yang soleh tadi dan adil kok malah meninggal tidak bisa diobati Di sini kita tidak boleh buruk sangra terhadap Allah Ada rahasia Allah Di mana raja yang zolim yang tadi banyak berbuat maksiat tadi Seburuk-buruk orang pasti ada kebaikannya Maka oleh Allah dibalas dulu kebaikannya di dunia, supaya nanti masuk akhirat itu tinggal langsung dibakar. Ibarat ikan itu sudah dikasih garam lah, tinggal langsung aja dibakar. Karena kebaikannya sudah dibayar di dunia. Nah, sedangkan raja yang soleh tadi, yang adil, sebaik-baik orang masih ada kesalahannya. Maka kesalahannya itu dibalas dulu di dunia dengan diberi sakit atau diberi musibah, supaya nanti masuk akhirat itu langsung tinggal surga. Nah, nah itulah rahasianya kita harus sabar. Mm -hmm. Jadi kalau orang ditimpa musibah jangan langsung dihubungkan, wah ini kena musibah karena azab mm -hmm. atau karena uh, apa? durhaka. Jangan mm -hmm. seperti di Aceh waktu dulu ya ada ya, musibah, wah gemuk. Padahal itu ada rahasia Allah. Ya, kita tidak bisa menerka. Di situ ada rahasia Allah. Mungkin saja begitu datang tsunami, rohnya sudah dipangku oleh malaikat. Juga begitu di situ gitu. Iya, ya? jangan dikira wah itu karena berbuat dosa jangan. Mm -hmm. Itu disitulah musibah itu Allah sayang pada ikatnya kepada mereka. Mm -hmm. Ya, nah, itu itu. Dan sering terjadi kaitannya dengan musibah seperti di uh, tsunami di Aceh atau tsunami di tengah kota di itu Gintung itu. Kalau coba kita bayangkan uh, dia digulung oleh air yang bercampur tanah bercampur tumpukan puing-puing tentu akan Sangat menderita kelihatannya Tapi seperti hanya kejadian orang kecelakaan, tabrakan, kaki patah Saat itu tidak terasa apa-apa Saat itu ya, ya. Nah, Mungkin saat terjadi tsunami di situ gintung Juga mungkin seperti itu barangkali ya Yang dialami oleh saudara-saudara kita yang yang meninggal Gimana saat kalau, kalau coba kita kaitkan seperti itu Jadi begini ada rahasia Allah yang... Uh susah yang sulit ya di di apa hmm. di dipikirkan logika ya, dalam ya. Dalam logika ya sebab eh, yang namanya <coughs> mati itu rahasia Allah betul ya dengan sebab apa dengan cara apa dan kapan itu rahasia Allah rahasia Allah ya mungkin kita melihatnya waduh itu kejam ya hmm. Nah biasanya yang melalui proses Sakarotil maut yang lama itu ya. itu juga ada macam-macam ada yang sakit-sakitnya itu seperti ranting bercabang uh -huh. dimasukkan dari mulut ditarik dari dubur secara paksa uh -huh. seandainya kamu dapat menyaksikan bagaimana dahsyatnya malaikat ijoil mencabut nyawa orang-orang yang banyak dosa uh -huh. pertama malaikat membentangkan tangannya kemudian malaikat menggebrak gebrakkan tangannya Sambil berkata, ayo keluarkan nyawamu. Mm -hmm. Mulai hari ini kau akan disiksa dengan siksa yang sangat menghinakan kamu. Sebab kamu sombong terhadap firman-firman Allah. Mm -hmm. Tapi lain lagi dengan bapak-bapak yang hadir di studio ini. Saya lihat wajah-wajahnya wajah-wajah orang takwa. Mm -hmm. ya, kelihatan yeah. di wajah yeah. bapak ini bekas hudu. Bekas air hudu dan bekas sujud saya lihat. Ya. Mm -hmm. yeah. nah. Begitulah sudah ingat itu Bapak malah disapa oleh malaikat. Adapun orang-orang yang baik amalnya, ya, seperti Bapak-bapak dan juga ini pemain musik kita ini yang saleh-saleh ini. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Tadi saya lihat sholat subuh berjamaah, mm -hmm. ya. Yeah. Nah, itu begitulah sudah ingat itu disapa oleh malaikat. Adapun orang-orang yang akan diwapatkan oleh malaikat dalam keadaan baik amalnya. Pertama, malaikat itu menyapanya asalamualaikum. Jadi gitu, Dek. Bapak-bapak nanti ya, ketika mau meninggal itu bapak kelihatannya oleh istrinya uh, uh, Sedang bapak sedang berdialog dengan malaikat ya yeah. uh, Assalamualaikum Selanjutnya kata malaikat itu, jangan engkau takut dengan kematian ini Jangan engkau bersedih Karena engkau telah sobru ala tuatilah, sobru ala maksyatilah Allah telah menyediakan sorga untukmu Kau akan minta apa saja Allah akan berikan Jadi di dunia dilarang ini dilarang itu Tadi, yeah. mm -mm. Tapi begitu nanti di akhirat itu Bapak dibebaskan Itulah uh, Jadi kita kematian bagi orang-orang yang taat yeah. kepada Allah Subhanallah Ya. dan ada juga memang versi lain saat di uh, sebuah riwayat yang dialami oleh sahabat ketika ditanya bagaimana sakratul maut itu diibaratkan tadi ranting berduri ditancapkan ya lalu kemudian uh, menancap kepada urat, urat itu kemudian tertarik bersama-sama ya. menggambarkan betapa pedih, pahit dan sakitnya sakratul maut itu nah pedih atau pahit atau bahkan mengenakan ini tentu saja sangat tergantung dengan amal-amal kita di dunia ketika kita dikaruniakan uh, umur panjang dan sehat jasmani Serta rezeki oleh Allah Dan pemirsa, uh, perbincangan yang menarik ini akan kita lanjutkan Dan saya akan memberikan kesempatan kepada uh, jamaah di studio dari Majlis Ta'lim Al-Barkah Cipete Selatan Silahkan, uh, yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz kita, Ustadz Nandi Terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Muhammad Iswandi dari JPD Selatan ya. Saya mau bertanya kepada Pak Ustad Bagaimana caranya berwasiat kepada anak Yang sudah menjelang remaja Karena pada saat ini banyak sekali para ibu dan para bapak para orang tua yang sangat mengeluhkan atas e, perilaku anak-anak yang menjelang dewasa atau remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus ada lagi silahkan. Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mas Pak Maswadi Dari Majlis Talim Al-Baraka Cipta Selatan ya. Yang saya mau tanyakan sederhana, sederhana saja Bagaimana wasiat itu Apakah cuma e, Perlu antara orang tua kepada anak Apa juga terhadap Tetangga dan lainnya Atau ketawan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Baik, salinggu saja, silakan ya. Nama saya Bayumi ya. Wahab uh, Kami akan bertanya tentang Wasiat Bagaimana Jika seorang Anak yang telah diberikan wasiat Kepada Orang tuanya yang Sudah almarhum Namun wasiatnya itu Tidak dilaksanakan bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa. Ada tiga pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh jemaah dari Majelis Talim uh, Al-Barakah Cipta Selatan dan saya persilahkan langsung Ustaz. Ya. Yang pertama atau yang kedua ketiga ini kaitannya sama ya tentang anu tentang wasiat, wasiat ini. ya. Iya. <tuh> Jadi memang kepada anak yang sudah remaja ini Uh, itu kadang-kadang sulit ya sulit karena masa bahasa Jermannya strum undrang di masa pancaroba masa peralihan gitu memang sebaiknya mendidik anak itu sejak kecil sejak kecil ya Nah, jadi kalau pohon saja Kalau masih kecil itu Misalnya condong ke jalan Itu bisa kita belokan mm -hmm. Tapi kalau sudah tua Pohon itu harus digergaji <laughs> ya. nah. Maka mendidik anak itu harus Sejak kecil mm -hmm. Nabi bersabda Ibtahu ala sibianikum Bi awali kalimatin la ilaha illallah Buka pertama kali Anak kita itu ya Dengan kalimat la ilaha illallah jadi sejak kecil tu maka diadani telinga kanan, ikomat telinga kiri. Jadi yang pertama dia uh, dengar itu adalah kalimah tauhid, yeah juga begitu kita gendong-gendong anak ya jangan lagu bang Toib, bang Toib, bang Toib, ta ngapa tak pulang pulang anakmu anak. jadi pakai kalimah la ilah ila ila ila ila ila ila atau syolawat mm -hmm. supaya berbiasa itu ucapan-ucapan kalimah tauhid, kalimah-kalimah toibah ta itu masuk ke dalam telika anak mm -hmm. sejak kecil anak diberitahu i'lamu ala sibdianikum maharimallah Ya. Beritahu anak itu sejak kecil Apa-apa saja yang diharamkan Allah Nah ini haram, nah ini enggak boleh Nah ini tidak boleh Nah ini boleh, jadi harus jelas Dijelaskan pada anak-anak Nah yang satu Tidak boleh lupa itu juga dengan sholat Wa umur ahla kabis sholat Was tobir alaiha Suruh keluargamu sholat Dan suruh sabar melaksanakan sholat itu Didik anak-anakmu Suruh anak-anakmu sholat Apabila sudah sampai umurnya 7 tahun. Jadi nanti menjelang remajanya juga itu akan bagus ya. Jadi kalau ujung-ujung, ujung-ujung itu bahasa apa itu? Bahasa Jawa, ujung-ujung. Bahasa Indonesia-nya tiba-tiba. Bahasa Inggrisnya suddenly. Bahasa Arabnya pajatan. Ya. Itu tiba-tiba itu. Jadi kalau tiba-tiba udah remaja diberi, akan susah. ya Karena ibarat pondo udah mulai keras ya. Tapi tetap harus diberi nasihat, diberi wasiat supaya uh, dia mau melaksanakan perintah uh Allah. -huh. Cuma yang lebih penting lagi adalah diberi contoh, uh -huh. diberi contoh. Ya, jadi jangan kita sebagai orang tua jadi calo. Uh -huh. Calo itu kan kalau di Pulau Gadung, Cirebon, Cirebon, Cirebon, tapi calo nggak pernah naik. Uh -huh. Juga kita kepada anak, ayo berjamaah berjamaah di masjid, tapi bapaknya nonton TV di rumah. Uh -huh. Ya, nah itu. Semoga oh, Tapi mungkin uh, itu yang, yang menarik tadi munculnya pertanyaan itu karena banyak contoh ternyata uh, orang tua tidak didengar oleh anak gitu ya karena tadi ya contoh atau mungkin ada solusi lain misalnya dengan memanggil ustadz ke rumah atau bagaimana? Bu? Oh jangan dulu. Ya mm -hmm. itu keteladanan ini sangat penting ya. Mm -hmm. Keteladanan ini sangat, sebab anak itu banyak bergaulnya banyak di di apa di rumah dengan keluarga dengan orang tua. Memang dalam ilmu pendidikan ada disebut tri pusat pendidikan ya seperti orang tua, guru dan milieu lingkungan. Yeah. Tapi yang paling banyak berpengaruh itu adalah orang tua karena anak kalau di sekolah kan terbatas waktunya, hmm. terbatas juga dengan lingkungannya. Tapi kalau di rumah kan lebih banyak. Iya. Baik. Keteladanan orang tua itu yang ya. yang lebih yang penting. Iya. Sepakati ya. ya. Pemirsa eh uh setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Nandi Naksa Bandi dan saya kira uh, para pemirsa juga setuju dengan uh, ketegasan itu bahwa keteladanan jauh lebih penting ketimbang kita menghadirkan ya kecuali memang kepepet banget karena sibuknya luar ya. biasa mata bahwa pada sosialis lain. Nah, ya. pemirsa, sebelum dilanjutkan perbincangan yang menarik ini, mari kita simak, kita dengarkan uh, dendang lagu sebagai selingan yang dibawakan oleh kelompok uh, musik jalanan. Ya, uh, silakan. Thank you. Siti bersama kami dalam acara Da'wah Agama Islam kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI Pemirsa pada pagi hari ini Kami sedang membahas tentang tiga wasiat dalam Al-Quran Dan tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab Uh, yaitu pertanyaan tentang uh, wasiat apakah uh, bukan hanya kepada keluarga Apakah juga boleh kepada keluarga dan masyarakat Yang kedua bagaimana jika wasiat itu tidak dilaksanakan oleh seorang anak Dan pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh narasumber kita Ustadz Nandi Naksabandi pak pemirsa TPRI di, di rumah dan hadirin di studio Uh, pertanyaan tentang Tadi kepada siapa saja Kita berwasiat dan bagaimana Kalau wasiat itu tidak dilaksanakan hmm. Ini sebetulnya Terdapat Kebetulan ini di studio ada Al-Quran ini ya. Saya buka ini hmm. Surat Al-Baqarah Al Ayat 180 dan 181 Ya Alhamdulillah ya. rajim. Kutiba'alaikum ida hadorahdakumul maut Intaraka khairanil wasiatu lilwalidaini walakrabi nabil ma'ruf hakon alal mutfaqin Diwajibkan atas kamu apabila mau datang matian ya, Atau kira-kira sudah bapak sudah mulai batuk-batuk ya Sudah mulai nafasnya sudah penuh ya Nah itu harus berwasiat Wasiat itu kepada siapa? kepada ibu bapaknya kepada kerabatnya dengan cara yang baik ya Nah itu caranya itu ada caranya Bismillahirrahmanirrahim segala puji bagi Allah dan salat dengan ini saya yang bertatangan di buah ini ya saya mewasiatkan bahwa tanah yang ada di sebelah utara rumah saya misalnya jumlahnya 500 meter tolong di situ diwakafkan nantinya dibikin musola nah itu ya, ya. Itu, itu, itu itu ditulis Kemudian ada saksi sudah pakai segel kertas, tabel metrai, 6.000 ribu ya, disaksikan, ya itu. Nanti pemirsa yang biasa nonton Cinta Fitri, nyambung nih dengan wasiat ini. Oh nyambung ya, saya jarang nonton itu. Iya baik. Nah, bagaimana kalau ada keluarganya tidak mau melaksanakan itu? Nah ini, pamam badalah huba fa inna ismuhu alaladina yubadilunahu inna allah samin alamin. Ini amat besar dosanya kalau diberi wasiat, wah mentang-mentang ini tanah harganya mahal, wah daripada bikin musola, semeter ini udah 5 juta, 500 meter sudah berapa. Hmm. Nah, dia tidak mau melaksanakan wasiat. Itu amat besar dosanya. Sebab soal tanah hati-hati. Tanah itu hati-hati apalagi Tanah itu satu jengkal saja kita ngambil hak orang, satu jengkal, maka Allah Nanti akan gantungkan tujuh petala bumi ke bawah Dari sejumlah tujuh petala bumi. Masya Hati-hati dalam masalah tanah. Di dunia kan sebentar kita. 60 atau 70 tahun. Sedangkan di akhirat miliaran tahun tanpa batas. Dan kita tidak pernah akan kembali. Jadi hati-hati di dalam masalah wasiat. Masya Ya. Sebenarnya. Dan sebaliknya. Bagi yang mewakafkan tanah. E, untuk kepentingan jalan umum. Tentu saja ada jaza ya. Ada kehala. Oh pahala. ya bang. Nah, saya pernah melalir itu pahlanya mengalir Kemalai itu malir, ya? ya di Cepetia Selatan tempat jamaah kita itu ada jalan akses jalan yang sebetulnya kurangnya hanya setengah meter sekitar 50 meter ke dalam itu ada orang yang punya rumah tidak diberikan akses jalan itu padahal anda dibuka bisa menjadi jalan umum mobil bisa lewat begitu tapi tidak dibuka sehingga dia harus muter keliling subhanallah Atau. dalam pikiran saya kalau orang ini mau mewakafkan tanah yang setengah meter miliknya, ya, kemudian bisa menjadi jalan umum, Subhanallah, akan terus mengalir satu ya. Ya, jadi wakaf itu bukan hanya untuk masjid, mm -hmm. bukan hanya untuk pesantren atau madrasah, ya, untuk sarana umum juga untuk jalan umum tadi, mm -hmm. ya, sehingga orang bisa lewat atau membangun jembatan mm -hmm. sehingga orang itu sudah tidak ada jembatannya masih dipakai. Itu adalah pahala yang mengalir Pak Kayak nah. pensiunan saja itu ya iya. Tidak kerja tapi digaji Iya. Ha, dalam, dalam ekonomi itu pasif income Nah itulah ya. ha. Pahalanya terus mengalir Pemirsa yang kebetulan memang punya peluang Untuk melicinkan jalan ke surga Memberikan jalan bagi masyarakat umum maka jangan menunggu mati <laughs> ya. baik uh, tadi uh, terkait dengan tema kita uh, yaitu tiga wasiat ya jadi watawasobil hak uh, watawasobil sop dan kemudian yang ketiga yang belum dibahas adalah watawasobil marhamah bagaimana nih ya, ya. watawasobil marhamah kita harus saling sayang menyayangi ya hmm. terutama sesama muslim hmm. harus saling sayang menyayangi ya sebab di dalam Al-Quran, Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Kata-kata ikhwah ini artinya saudara. Bagikan saudara sekandung. Wal islamu abuhu. Islam itulah bapaknya, keluarganya. Ya, jadi kita itu saudara. Ya, saudara itu persaudaraan kita sesama muslim itu bagikan tubuh yang satu. Apabila sakit satu bagian, maka sakit seluruhnya Itulah persaudaraan diantara semua ini Kita itu harus saling seperti saudara ya. Jadi cinta mencintai kita itu harus walaupun, bukan karena Hmm. Ya, ya. Bagaimana nih maksudnya? Ya, ya. Ini untuk membedakan walaupun dengan karena Saya cerita sebentar ya. Ada seorang raja disuruh oleh pendeta membawa mayat supaya diantarkan mayat itu ke suatu kampung. Hmm. Ya. Nah, akhirnya oleh raja dipikul itu mayat itu karena nurut saja karena ini disuruh pendeta, hmm. pendeta, ya. Nah, di jalan mayatnya ngomong. Di jalan itu, he, hmm. hei hey raja supaya kamu tidak Berat membawa aku, aku akan bercerita. Cerita lagi tu mayat. Mm -hmm. ya, ini cerita dari India. Saya pinjam. <laughs> ya. <laughs> nah, si mayat itu bercerita begini. Ada seorang pendeta kata dia, punya anak gadis yang sangat cantik. Gadis ini dilamar oleh tiga orang pemuda cuma ketiga pemuda ini sama-sama akan bunuh diri kalau tidak jadi nikah dengan anak gadis pendeta itu. Hmm. Pokoknya saya melamar kalau tidak saya bunuh diri. Ini juga sama bunuh Jadi pendeta itu bingung. Kepada siapa ini anak mau dinikahkan sebab kalau tidak salah dua akan bunuh diri. Hmm. Ya. Raja minta tempo, dua eh, pendeta minta tempo 20 hari. Tapi sebelum 20 hari nah Si gadis itu meninggal, hmm. Hmm. Nah, si gadis itu meninggal ya, kemudian pemuda yang satu membuat uh, rumah kecil tenda ya di depan makam si gadis itu Dia tidur di situ karena sangat cintanya kepada hmm. gadis itu Menyambahkan ya. itu Yang kedua itu kan dalam agama Hindu itu biasanya tulang-tulangnya dikumpulkan hmm. ya Terus dia kerjanya nyuci tulang si gadis itu di sungai Gangga Dicuci aja tiap hari Dia ya, di sungai itu Sedangkan yang ketiga Pemuda yang ketiga merantau Ya merantau Menjauhi si gadis itu ya. Di tengah perantauan itu dia ketemu juga dengan seorang pendeta ya, Pendeta agama Hindu Nah Kemudian dia minta nginap di rumah pendeta itu Tapi tiba-tiba Anaknya itu minta makan Pak minta makan pak lapar Tahu-tahu si pendeta itu memegang lehernya, diketok pakai ini, pakai palu. Hmm. Si si anak itu mati. Hmm. Nah, si pemuda tadi bertanya kepada pendeta, kok kejam amat masa anak minta makan aja diketok pakai palu sampai mati? Hmm. Kata pendeta itu tenang, kamu itu belum mengerti apa-apa. Nih, saya lihat dia ambil buku dibaca ya mantra-mantra. Hidup lagi anak yang diketok itu, Tuh, kan hidup lagi katanya, nah kemudian ketika dia tidur diambil buku itu, diambil dicuri dari rumah pendeta itu, akhirnya dia pulang dibawa ke makam si gadis itu, dibacakan mantra-mantra, tahu-tahu hidup lagi, nah kata si mayat itu, hei raja jawab pertanyaan saya, kepada siapa? Wanita itu harus dinikahkan Kalau gak bisa saya patahkan lehermu Itu itu mayat yang bercerita Hanya Dia berpikir Kata si uh, Raja itu Begini Itu tadi uh, Yang berhak menikah Adalah Yang bikin tenda Di depan Kenapa alasannya apa ya Dia yang pergi tadi, dia pergi karena dia menik, mati mm -hmm. kemudian yang kedua, mere, mencuci tulangnya karena dia mati mm -hmm. sedangkan yang satu ini, walaupun dia sudah mati tetap dia tungguin mm -hmm. maka dialah yang berhak menikahi Sedangkan tadi yang merelung tadi, yang uh -huh. mencuci, itu i, pantas jadi orang tuanya. Sedangkan pemuda yang jalan tadi, yang sampai menemukan buku, itu pantas jadi anaknya. tadi Jadi uh -huh. kata dia, cinta itu walaupun bukan karena. Uh -huh. Nah, uh -huh. kita juga begitu. Uh -huh. Khususnya sesama muslimin, kita saling mencinta itu walaupun. Walaupun berbeda organisasi, yeah. berbeda partai, Betul. berbeda suku, berbeda negara. Ya. ya uh -huh. Kita harus saling cinta mencintai. Jangan menganggap minhum kepada sesama kita. Iya, betul. Karena so... ada wah, karena tidak satu organisasi dia ya. ya minhum. Ya. Padahal minhum itu bukan untuk sesama Islam. Kita semua minna, minna, minna. Ya. minna ya. Ha -ha. Ya, ya. Jadi ya. minna kita bukan minhum, ya. Itulah wa tawassau bil mahamah yang ya. dianjurkan oleh Islam dalam hal ya. quran Kita harus saling cinta mencintai, bageakan ya. seorang anak ya yang bapaknya satu yaitu Islam ya, ya. ya. dan itu yang mudah-mudahan juga dilaksanakan di departemen agama ya insyaallah Insya semuanya minha bukan minhum gitu ya, ya. jadi kalau bukan minna maka tidak dapat proyek tidak dapat pekerjaan <laughs> <jangan> sampai, <laughs> tidak dapat jabatan ya, begitu ya, saat ya. Ya, ya baik kita beri kesempatan jemaah yang ada di studio uh, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mengenai tadi yang di awal Bapak Ustadz menerangkan bahwasanya kita menerangkan watawasobil hak, watawasobisob artinya kita mewasiatkan, saling mewasiatkan antara kebenaran dan hmm. uh, sabaran, salah satu adalah ketika dalam agama itu mengatakan kebenaran dan dalam negara juga artinya ada kebenaran, saling klop gitu Pak, tapi yang menjadi pertanyaan saya bagaimana kalau ketika agama mengatakan kebenaran ini salah satu negara mengatakan yang lain ini bagaimana kita menyikapi salah satu contoh dalam masalah hukum perkawinan kita ya. itu antara pencatatan KUA dengan katakanlah di bawah nikah siri gitu mm -hmm. itu bagaimana kita menyikapi apalagi masyarakat kita persepsi masyarakat itu mengatakan nikah siri nggak apa-apa. Tapi dalam hukum agama juga nggak apa-apa. Mm -hmm. Itu bagaimana mensikapi? Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tentang persepsi kebenaran ya dari persepsi yang berbeda. Bagaimana nih tet? Iya saya sudah menangkap. Mm -hmm. mungkin yang ditanyakan ada itu seperti kasus Sheikh Khuji mungkin ya Sheikh nah, Khuji itu nikah nikah Siri sebetulnya secara agama bagaimana secara agama sah sah, sah ya hmm. karena seperti apa Uh, ya ada, pokoknya kan nikah itu rukunnya lima ya hmm. Ada pengantin laki, ada pengantin perempuan, ada wali, wali. dua orang saksi, ijab kabur, ya hmm. Dan memang di dalam undang-undang perkawinan kita itu masih 16 tahun ya hmm. 16 tahun kecuali ada dispensasi dari camat, kan begitu hmm. Ya nah ini sebetulnya itu karena yang dihukumnya itu kan demonstratifnya tadi hmm. ya tapi hmm. kalau diam-diam saja sih nggak apa-apa ya. sebetulnya ya. ya nah tapi walaupun demikian sekarang ini sedang diatur suatu undang-undang rencana undang-undang yaitu hukum terapan peradilan agama karena sekarang pengadilan agama itu masih menerima perkara Memeriksa dan memutus itu Bukan pakai undang-undang Tapi pakai konfilasi hukum Islam uh -huh. Ya sudah barang tentu Untuk menyusun Perundang-undangan ini Mengumpulkan para ulama-ulama pihik khususnya ulama-ulama hmm. yang ahli dalam bidang syariah ya e, sebab kan bisa saja untuk satu negara itu berbeda diatur nanti diatur bagaimana hmm. untuk kemaslahatan umat hmm. kan agama itu kan e, pokoknya kan untuk kemaslahatan ada namanya makosidut makosidut syariah Maksudnya, ya syariah. jadi ya. ada hidud din hidud akli hidud nasal hidud mal ya Ibnu Nafs hmm. nah jadi syariah itu memang e, untuk mengatur Uh, untuk menjaga keturunan, menjaga uh, akal, menjaga agama, menjaga jiwa, dan menjaga harta kita. Ya. Jadi semua diarahkan ke sana. Ada, ya. ada istilahnya halalun tayibun. Iya. Boleh, tetapi harus dilakukan dengan secara baik. Iya. Ya. Hubungan suami istri itu halal. Tetapi ya. kalau hubungan suami istri secara vulgar di tempat umum, tidak tayibun ya. kan? Iya. Jadi gini deh. Ya. Gini. Jadi benar pun, ya. benar, tapi harus juga bagus kan? Iya. Nah, jadi gini misalnya ditanya adik dari mana Pak dari belakang mau kemana mau ke depan di mana tinggal di Indonesia di mana rumah nggak dibawa sudah hmm. makan Pak sudah hmm. saya nggak makan mati hmm. sudah punya sih Pak ya sudah. Kamu-kamu ambil saya. Nah, itu kan benar kan? Tapi apa itu? Ya, macam pakai peci saja ini pakai peci ya. Pakai peci itu ada aturannya. Kalau dilantik begini, dilantik jadi eselon dua misal begini. Tapi kalau sholat begini. Tapi kalau jualan jengkol begini, ya agak miring. Jualan durian begini, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita jualan durian begini nggak laku-laku. So, pikir camat yang mau dilantik, ya. Jadi ada aturannya. Jadi benar pun harus baik. Harus, ya, baik. harus baik Kita masih ada sedikit waktu Ustaz Jadi tentang sabar ini Jadi apa yang dilakukan oleh banyak contoh di tengah masyarakat kita Fenomena-fenomena -fenomen yang ada itu e, Nampaknya memang belum mengaplikasikan sabar dalam tiga pengertian ini ya Jadi sabar dalam ketaatan kepada Allah Sabar dalam hal hmm. untuk tidak melakukan maksiat Dan yang ketiga e, <kuh> Sabar dari musibah, musibah Ya nah yang perlu adalah bagaimana agar apapun yang dialami tetap tawakal dan sabar karena ya. di dalam surat al baqarah ketika diberikan ujian ya walanah ya. bluanakum bishayinal kaufi dan seterusnya akhir dari ayat itu adalah wabashirisobirin kan ya nah, bagaimana ya, penjelasannya nih jadi sobal itu sangat bagus pas sobrun jamil uh -huh. sobal itu bagus ya, ya. Uh, jadi apabila kita ditimpa musibah wa ufawwid amri ila Allah innallaha bil ibad serahkan itu kepada Allah Allah itu maha awas mm -hmm. jadi tidak ada seseorang yang diuji ya, mm -hmm. kecuali Allah akan tingkatkan imannya itu yeah. jadi mm -hmm. orang dan Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya mm -hmm. ya, pasti ya. Mm -hmm. untuk itu merupakan kalimat kunci barangkali ini ya mm -hmm. ceramah kita ini mm -hmm. saya ingin Kepada saudara-saudara kita Yang sedang berbaring di rumah sakit yeah. yeah. Mudah-mudahan Sabarlah Karena Allah itu Maha pengasih, maha penyayang Mungkin ada satu dosa-dosa Atau juga mungkin tidak dosa Allah menguji bagaimana keimanan itu hmm. Sebab yang namanya emas apalo yang kan harus diuji dulu ya. Yeah. Nah, jadi dan yang orang yang sekolah itu yang diuji. Jadi berarti Allah akan meningkatkan derajat keimanannya. Jadi mm -hmm. sabarlah. Juga saya himbau kepada caleg-caleg yang gagal. Ya gagal. Ya. Betul. Tidak usah frustasi, tidak usah putus asa Hari masih jauh, hari masih panjang ya, ya. Siapa tahu nanti 5 tahun mendatang bisa daftar lagi Itu Kesempatan pun kalau masih ada umur Tetapi itu hanyalah satu jalan Pemirsa, kaitannya dengan tadi Kita melihat fenomena yang subhanallah kita mengurut dada uh, Tidak jadi uh, terpilih ya, Sebagai anggota legislatif Apakah DPR atau DPR Apa yang sudah disumbangkan Karpet ditarik kembali oh, uh, TV yang sudah disumbangkan Ditarik kembali subhanallah Itu sudah menunjukkan bahwa uh, yeah. Seperti itu citra dirinya Maka yeah. Hal-hal seperti itu sebaiknya uh, tidak dilakukan. Ya. Apa yang sudah dilakukan, niatkan, ikhlaskan. Insya Allah, apa yang telah diberikan tadi menimbulkan pahala yang pahalanya terus akan mengalir. Ya, ya apalagi itu, Krim, ya, ya, apalagi Krim. tehal yang sudah dipasang, ya, uh. itu jangan sampai digali lagi. Apalagi dengan masya Allah. <laughs> Baik pemirsa, uh, perbincangan yang menarik. Uh akan kita lanjutkan nanti pada waktu yang akan datang yakni setiap hari Selasa acara dakwah agama Islam prinsipnya adalah tiga hal tadi tiga wasiat dalam Al-Qur'an yakni wa tawassobil haq dan wa marhamah mudah-mudahan bisa kita aplikasikan terapkan dalam keseharian kita keseharian kita sehingga kita bisa selamat dan bahagia dunia dan akhirat amin, amin. amin. terima kasih atas perhatiannya saya Sunan Dunur mohon maaf bila ada kekurangan ada kesalahan dan terima kasih kepada Ustaz uh, di Naksabandii kepada jamaah Majelis taklim al-Barkah di Selatan dan mari kita uh, simak tentang lagu oleh generasi seniman jalanan.